Sen, itu masuling. Oh betul, namanya itu Cihari Simo. MCA itu ciri. Menawar menang gitu. Oke oke. Nyude Rata. Permisi silakan. Kerinduan. Permintaan dari mempelai berdua. Semoga cintanya abadi dan selalu merindukan. Amin. <laughs> Saling merindukan di antara uh, ikatan suami istri. Amin. Ya. Kita uangkakan Nyude Rata dan Guguplo Indonesia. Goyang ya Mbak ya. <laughs> Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Mbak. terlanti kenapa hatimu sabarlah sayang aku sedera terbangli semoga hikadapat bertemu lagi Saya sudah, saya penuhi. Kok malu-malu toh, mbak si?